Proyek itu berjalan dengan baik Sehingga kita juga punya suatu kebanggaan Jadi jangan takut, saya pikir kita tinggal adaptasi aja Kita ambil semua teknologinya Kita investasikan Kemudian untuk berikutnya Jadi biarkan investor t e d a t a n g dari Jepang b a r kita juga punya teknologi yang sama dengan mereka Dan kita tiru nanti Itu aja. Thank you. Baik, terima kasih Pak Wibi、uh, Bapak Bobi ya, Ibu Wibi selamat siang. Ya, selamat siang Komentar Anda Ibu Gini, kita dua contoh Satu, mau tertutup, kita kayak Tiongkok カラーモーターのボカーはパン。カラーミナンキトゥニャーズでエミャ t ワゴシキャットトるトゥキ、カティオンパンタト、ジェリコプコココココココココココココココココココココ n コココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココれココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココ u コココココココココココココココココココココココココココココココココココココココ n g g a k ada contohnya, motor tutup saya Tiongkok, motor buka kayak Jepang. Baik, terima kasih b u Wibi. Bapak Joni, selamat siang. Ya. Komentar Anda Pak Joni? Komentar saya itu sudah satu contoh yang jelas, kayak TLN. Dari dulu kan nggak bener terus. Setelah ganti ini, yang orang yang bidangnya yaudah, beres. Itu aja. Jadi pemerintah nggak perhatiin masalahnya itu.、Uhum. Biarin berjalan terus. Mestinya kita mesti ganti prinsipnya kita. mencegah sebelum terjadi malah sekarang sih, kalau selama ini yang sedikit kita lihat terjadi dulu baru kita atasi itu problemnya paling besar di situ. e Baik,、ganti. terima kasih Pak Dibio selamat siang. Selamat siang Bu. Komentarnya Pak. Pertama Bu ya perlunya peningkatan gerbong-gerbong、uh, sarana KA kita lewat PT INKA gerbongnya banyak yang jelek. Kedua Peningkatan SDM daripada kereta rel sendiri itu buruk oleh karena perlu ditingkatkan di training dan sebagainya. Usia kerja antara 20 tahun sampai maksimum 60 tahun. Yang lebih dari 60 harus di-denvihun. Terus kemudian yang nomor tiga, kerjasama dengan luar negeri, dengan Jepang, Jerman, maupun Perancis, ataupun Korea yang sudah a h l i teknologi dengan negara Jerman, maupun Cina, maupun Taiwan. Nomor empat bu, yang paling penting adalah pembiayaan sektor kereta rel itu dengan sistem yang、uh, memadai. Dalam hal ini sistem kartu harian, l e n g a n a n bulanan, ataupun mingguan. Sehingga semua penumpang naik itu bayar, tidak ada yang, a p a semuanya gratisan gitu aja termasuk peron juga bayar kalau yang n g g a k punya lengganan、uh -huh. jadi banyak Bu kalau mau dibenahi termasuk jaringan relnya juga banyak yang rusak ataupun dicuri orang banyaklah pokoknya ini kereta rel dan diselesaikan semua suku di Indonesia jangan diberilah u oleh orang Jawa aja gitu Terima kasih Terima kasih Pak Dibio Bapak Rudi selamat siang. siang komentarnya Pak ya pemerintah kita cuman pacar doang gede Tapi dilaksanain enggak, ketinggalan kita sama negara-negara lain, malu Baik, terima kasih Pak r u d i Halo Pak Lim Lim, silakan Iya nih,、uh, o p i n i o saya sih kayaknya kret e api a yang jurusan untuk jurusan contohnya ya Jurusan Jakarta, Bandung, Bandung, Jakarta ya p a Rahyangan ya Menurut saya kalau bisa bukan diturunin harganya sekarang makin diturunin mas Kemarin saya dengar Rp10.000、ah, ya Untuk Bandung Jakarta, tapi bukan diturunin harganya, menurut saya naikin harganya, kecepatannya yang ditambah, begitu. Untuk alasan kecepatan, cuman 50 kilometer per jam, buktinya banyak tabrakan juga ya. 50 kilometer per jam di luar negeri kan jalan 200, 300 juga aman-aman aja tuh, gitu Pak. Terima kasih. Iya baik, terima kasih. Pak Herman silakan. y a selamat siang.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 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、たちは、私は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちたち私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た Kalau kita mau meningkatkan kualitas kereta api, kita berani n g g a k serahkan ke swasta dan jangan tuntut harganya harus subsidi lagi. Ya, jadi、uh, saya kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Herman. Pak Hendry, silakan. Selamat siang. Siang, silakan Pak. Wah, kalau saya belum t e n d a p a t ya ini karena di kita ini masing-masing itu berjalan sendiri, tim-tim mereka itu. ブカムパカンツワトクサトワン、アンタラパンブリンタ、ダンパンオダンカラワン、タバーパンダリアタ、サンペバワイト、ハウスアンレカイト、ティンナ、イネダリアタス、グレカムガサン、ジャディパミンピンヤン、グレカ、ティンガトンジュプンジュプンジュプンタンタンディバーエンディバーパン、エブゲトン、グレカ、ジュガマサブド、ジュガ、ジャディンティンヤディシネティミアンティダアダ、ディキタイネディパンブリンタンタ、パカンツワトクサトワン、ジャディンクライト パーディー Uh, apa ya, rakyatnya sehingga tujuan pemerintah tidak tercapai, karena, kenapa tidak, tidak bisa mengatur ya, karena memang kelihatannya ya, saya tidak ada yang benar-benar memang menciptakan negara ini lebih baik gitu, semua kalau ada proyek, pikirannya udah berapa bagian gua, berapa semua s i t u dari atas sampai bawah, jadi masa bodoh proyek ini jadi terundang yang penting gua dapat duit gitu yang begitu pikiran yang ada sekarang i semua termasuk Kalau mau bikin usaha juga sama. Orang mau mata bodoh, mau orang pengundur. Ya, so, itu saja Pak Hadi. Terima kasih.